Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi Wa mansara ala nahjihi ila yawmiddin Asyadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharikalah Wa asyadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Kan sekalian, Rohimani wa Rohimakumullah. Kemarin kita telah membahas tentang rafah sampai akar akarnya. Ya rafah sudah tahu yaitu eh, tandanya boma, wawu, alif dan nun. Gampang kan? Ya. Sedangkan lo gampang boma, wawu, alif, nun itu pokoknya tanda harkat Dia itu. Tanda harkat kalau ada seperti itu ya Sudah berarti itu rofa ya? Nah kemudian berikutnya Silahkan dibuka halaman 54 54 bagi ikhwah yang membawa kitab Halaman 54 ya? Halaman 54 Alamatun nasbih Alamatun nasbi Alama tu itu jama apa siapa yang bisa Jama apa? Jama muannats salim Jama muannats salim. Kenapa kok tahu jama muannats salim? Alif dan ta ingat-ingat ya. Nah, sekarang ini kenapa kok ini tu? Karena dia itu jadi permulaan namanya mubtada Uptada, itu setiap permulaan perkataan asal dari semua uh, perkataan itu rova asalnya itu rova semua kalimat itu asalnya rova, bombah faham? kalau dari permulaan kalau seandainya dia itu mufrad, mesti bombah, atau jamak taksir mesti bombah kalau di awal kalimat, gak boleh ini alamati, gak boleh juga Nah, ini alamatia aja nggak boleh alamatah nggak ada nah, alamatah nggak ada fathah nggak ada karena dinasob dan jir dia itu dikaseroh faham? Mm -mm. nah, dah, dah itu aja ya. Jadi ini apa, ikhwan sekalian? Yang penting antum tahu ciri-cirinya, ciri-cirinya yaitu alif dan ta. Mufradnya apa? Alam, alamatun. Alamatun. Ya, alamatun itu mufradnya kalau jamak muannas mesti mufradnya mufradnya itu mesti ada ta marbutahnya karena dia itu muannas awalnya muannas contohnya muslimatun menjadi muslimatun ya enggak boleh muslimun kalau muslimun menjadi muslimuna enggak boleh muslimatun enggak boleh asalnya mesti ada ta marbutahnya paham ikhwan Faham ya ingat-ingat satu aja ya, masukan nya dalam memori. Oh, wow, kini. Berarti kalau sudah tahu ciri-cirinya, ya. Kalau sudah tahu ciri-cirinya, tinggal mengetahui kedudukan ini kalimatnya ini, ini jadi fa'il atau jadi mubtada. Mubtada itu awal dari kalimat. Kalau fa'il ya jelas dia itu mesti di dhamma. Kalau dia itu jadi maf'ul, jelas dia itu bikasrah enggak kalau dinasobkan <mah> ya maful itu apa maful itu nanti nanti saya jelaskan ya nanti kita saya itu masalahnya kurang paham bahasa Indonesia ya subjek objek predikat itu nanti insyaallah taala antum yang ngajarin saya ber nanti antum bisa saya bisa menjelaskan ke antum ya nah sekarang akhwat sekalian ingat ya Antum yang penting tahu tanda-tandanya jama' mu'annas salim Mufratnya jama' mu'annas salim mesti ada tamar butuhnya atau mu'annas Faham? Atau mu'annas <tuh> Alamatun nasbi Ini yang pernah belajar bahasa Arab namanya tarqib idofah Ya tarqib, tarqib idofah yang kedua ini kenapa nasbi karena mudhof ilaih. Heeh. Di majrurkan, dijerkan dengan dengan apa? Kasrah, ya. Dijerkan dengan kasrah. Faham ya? Nah, sekarang berikutnya qala. Siapa yang berkata ini? Qala qala ini fi'il apa? Oleh, oleh, oleh, oleh. Fi'il madhi. Fi'il mudoreknya apa? Yakulu Pintar, ya. Sekolah yakulu Setiap fi'il mesti ada fa'il Setiap pekerjaan mesti ada yang mengerjakan Nah ini fa'ilnya siapa? Mana fa'ilnya? Fa'ilnya tersembunyi Tidak ya, domir mustadir tersembunyi Yang tidak dinampakkan domirnya Domer itu dia gitu lah Apa bahasa Indonesia nya? Kata ganti ya Dia laki-laki ini nih Ya, kola berarti siapa yang berbicara di sini adalah ini matan dari kitab jurumiah ya. berarti siapa? Sunhaji berarti seperti kalau ini kalau dipanjangkan kola asunhajiyu. Nah, kenapa sunhajiyu? Failon Fa ditandai rafanya dengan apa? Bidomah karena apa? Isimufrod. Isimu kenapa kalau dikatakan isimufrod? Nah, orang cuma satu Kalau dua Sonha jani Faham ya, ya Enak kan Masya Allah Enak sekali sebenarnya Nanti kalau dipraktekkan Insya Allah Ta'ala Lebih paham Tinggal memanai artinya Dengan nahwu Artinya itu akan benar Faham Seseorang Kalau nahwunya bagus Artinya tidak akan salah Insya Allah Ta'ala Ya Karena tahu ini fa'il Ini maf'ul Ya gitu. Paham berikutnya Kola as-sunhaji, tapi sunhaji enggak ada. Kola sudah mafhum, enggak perlu di Oh, dia. Kalau dia berarti kalau seandainya jadi satu lafaz dia, bahasa Indonesia, dia sudah mafhum, dia itu sama Rasulullah, dia itu, itu ini enggak perlu di tulis di sini untuk mempersingkat kalimat. Dan itu termasuk namanya uh, huh? ya, maksudnya dalam kalimat balaghah uh, itu ya'jaz ya'jaz singkat tapi bagus nah ini kalau ditulis terus ini kalau bahasa Indonesia aja kalau diulang-ulang gak bagus ya diulang-ulang ini ini ini kok diulang-ulang terus gak bagus ini juga seperti itu bahasa Arab ya nah kemudian walinasbi kenapa nasbi ada huruf jernya berupa apa huruf jernya lam ya lam, LAM. LAM. LAM. Jadi walin nasbi nggak boleh walin nasbu, nah, gitu ya. Khomsu alamatin li itu mesti artinya itu memiliki. Jadi artinya gimana? Nasab memiliki lima tanda atau lima alamat. Nah hmm. Yang pertama Al-Fathatu Yang pertama adalah Fathah Wal-Alifu Yang kedua adalah Alif Wal-Kasratu Yang ketiga adalah Kasroh Yang keempat adalah Wal-Ya'udan Ya', ya. Wa-Hath-Fun-Nooni dibuang noon Kalau Rafa'ah kemarin apa? Kalau rafak tetapnya nun, nunnya ada, contohnya ya falunah itu di, bertempat di apa? Afalul khomsah di afalul khomsah. Afalul khomsah itu afal itu jamak dari fi'il vl fi jamak dari fi'il, khomsah itu lima. Kalau asma itu mufradnya apa? Isim jamaknya asma khomsah berarti. 5 berarti lima nama kalau VL 5 berarti VL 5 kemarin saya jelaskan nanti saya jelaskan lagi ya gitu ya ini yang masuk malam ini memang gangguan ya gangguan tapi antum kalau istiqomah ini tetap diulang-ulang kok ya kalau nanti baru cer sudah cer curah jazum selesai baru kita buka kitab tauhid Kitab Tauhid ya membaca satu-satu, ha, ini mu apa ma mi, diurut aja satu-satu jadinya benar juga, ya berikutnya kawan ya, sekalian wadfunun, ya jadi gampang sekarang ya, kalau rofa kemarin ada berapa? tandanya 4 kalau nasab tandanya ada 5 ya apa itu yang pertama? fathah alif kasro ya dan non Ya, ini empat ini, lima ini, ya masuk ke yang kemarin tuh isim mufrad jamak taksir jamak mudhari sama aja, tapi tempat-tempatnya aja yang beda-beda. Kalau kemarin jamak muannats salim ketika rafa ditandai dengan apa? Jamak muannats salim. Ayo. Wau, mamma aa ah. ah, ah. nanti dinasob tidak dhamma tapi ditandai dengan kasrah di kasrah abu ini <laughs> nyangkut enggak nanti insyaallah nyangkut insyaallah heeh <tuh> lihat ya kemudian berikutnya mawadhi'ul fathati lihat mawadhi'ul fathati nanti adapun penjelasannya kita baca nanti Mawaadhi'ul Fathati. Atau ini artinya mawaadhi'u jamaknya apa? Mufradnya apa? Afwan. Mawaadhi'. Hah? gampang loh ini. Mawaadhi'u ini ala wazni masajidu. Lihat. Ya kan? Ya berantum. Ya dikit-dikit antum. Ya. Maudhu'. Heeh. Ha dhu. Asajidu masjid, sama aja lihat ini. Saya ini ya, bos ya. Ingat-ingat ya. antum faedah sedikit itu bisa antum manfaatkan nanti. Ya. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, insyaallah. Sedikit-sedikit itu dimanfaatkanin mawa di um. oh. Sama masa jid. Jadi, ya. Yeah. Tetap yang sini nih enggak enggak akan berubah-ubah yang di kasroh nih. Menjadi contohnya mas jid. Masjidun. Nah. Jadi masa jidu. Berarti ini mau ismal qadi'a sama masjidu mawdi'u rabbil alamin dah ya aranta kayfa hal biasa <coughs> jadi ikut itu itu ikut wazan mafa'ilu ya mawad'u'l fathati berarti tempat-tempat fathah bertempat di mana saja fathah itu kola fi'il fa'ilnya dhamir mustatir tersembunyi fa'amal fathatu ya. fa'amal fathatu Adapun fathah fatakun menjadi alamatan tanda lin nasbi tanda nasab fi tsalatati di tiga mawadhi' tiga tempat dan ya, ini padahal mudhaf ilaih ini mawadhi'ah kok tidak mawadhi'i nah, itu nanti insyaallah di hmm, dijar cer insyaallah ah, dijazm nya hmm, <tuh> Dijer nanti dijer pembahasan ini insyaAllah mawadiyah fitnah satu mawadiyah yang pertama fil ismil mufrodi di dalam yang pada isim mufrod ya yang pertama isim mufrod wajib taksir dan jama Taksir wal fi'il mudarri dan fi'il mudarak Iza dakhala alaihi nasibun apabila masuk atasnya amil nasab. Hmm. Wal-filul mudarri, Iza dakhala alaihi nasibun dan filul mudorek apabila dimasuki amil nasab gitu yang enak. Tapi saya artikan satu-satu biar antum tahu artinya. Walam yat dan tidak bersambung biakhirihi pada akhirnya syai'un sesuatu. Walam yatasil biakhiri syai'un dan di akhirnya itu bukan berupa huruf ilat Atau tidak bersambung dengan yang lainnya. Wawujama ya, atau yang lainnya. Pokoknya fi'il mudore' yang suheh akhirnya tau gak ini contohnya nanti insyaallah saya kalau fi'il mudhore yang rofa contohnya apa yak tubuh nah ini nanti kalau sudah menjadi uh... kalau fi'il mudhore yang ini kan tandai dengan apa yang rofa ditandai dengan apa domah kalau nasab ditandai dengan apa fathah yak tubuh nah asalnya adalah seperti ini yaktubu dimasuki amil nasob berupa an an yaktubah ini ada yang membuat berubah itu ini, ini nah paham kan jadi kalau ada an nanti setelah itu filmu borek ya harus di fatah contohnya yaktubuna nanti ya na yaktubuna ini kalau di di ini di rafa'kan itu dengan apa dengan tsubutun nun enggak ada wawu enggak enggak wawu ini fiil ini fiil tsubutun nun nunnya tetap kalau ada an dibuang nunnya karena hadzfun nun gimana kan Hafan nah. ayak tubuh itu nanti Insya Allah faham lama lama gampang masa sih gampang, Insya Allah ya. Saya belajar ini dari kecil fahamnya ahli ya. Nah. <gitan> <hari> Karena masih kecil cuman hafalan, Fahmi. Masak antum kayak anak kecil? Antum kan pakai ini, ha. gitu ya? Insya Allah Taala pelan pelan ya Insya Allah Taala ya bahasa Arabnya juga harus terus bahasa Arab harap istilahnya terus terus disambung terus ya saya ngajarin antum juga pelan pelan sabar nih kalau anak ini yang belajar ini terus saya kiniin terus ya nggak ada habisnya faham ya kawan gampang kan filmu doa seperti itu. Kalau memang kenapa iyyatu budimu fiil mudhari eh, fiil mudhari ketika rafa kok iyyatu bu karena asalnya asal itu rafa. Asal itu rafa. Semuanya itu awalnya dari rafa. Baru cabangnya itu nasab, jar, jazm. Demikian juga awal-awalnya fathah nanti fathah ini ini adalah tanda aslinya. Adapun tanda berikutnya fathah Alif Kasroh, ya nun ya yang yang uh, alif Kasroh, ya nun itu adalah pengganti dari fathah. Paham ya? Pengganti dari fathah. Karena apa? Kalau dia jamak, ya enggak mungkin ditandai fathah terus. Kalau dia jamak muzakkar salim atau jamak muannas salim enggak mungkin ditandai fathah terus, gitu ya. Paham ya, ikhwan? <tuh> Kemudian wah ini kebanyakan nanti. Alif sekarang alif, alif sedikit kok. Alif itu ya namanya adalah niabatul alifi 'anil fathati halaman 59. Saya harapkan ini yang tidak datang ya ngikutinlah walaupun lewat ini didengarkan dengarkan dan diikuti dipahami niyabatul alifi 'anil fathati niyabatul alif apa artinya pengganti alif ya anil fathati ya alif ganti dari fathah itu lo ininya bahasa Indonesianya alif ganti dari fathah alif pengganti dari fathah alif pengganti dari fathah ini kalau ini apa tahu nanti antum ini kan niabatul alifi anil fathati ini nanti antum tahu sendiri Insya insyaallah taala Memahaminya kalau memang sudah sering membaca bahasa Arab InsyaAllah paham sendiri maknanya Ini kalau gak tahu nahmunya Ini salah memaknainya Mengartikannya Ya, Siapa yang berkata? Sanhaji Wa ammal alifu Fatakunu Alamatan Linnasbi Fil asma'il khomzati Siapa yang bisa mengartikan? Ayo Padapun -ah. Alif -ah. menjadi tanda nasab mm -mm. Untuk isim yang khomzah mm -mm. Pada asma'ul khomzah Atau di asma'ul khomzah Adapun alif menjadi tanda nasab Pada asma'ul khomzah Cuma satu Alif cuman satu Asmaul Khomsa ketika rofak ditandai dengan apa? Waw, wow, Masya Allah Contohnya, abuka, hamuka Nanti kalau roh nasob Tidak boleh abuka Jadi, abaka Hamaka Faka Ungzurfaka um, eh, Istain Atau Eee eh, Raaitu akhaka. Tidak boleh akhuka. Heeh. Ha? Insyaallah faham insyaallah taala. Fil asmail khamsati nahwu. Nahwu itu apa? Kemarin. Contoh contohnya karena termasuk aja makna nahwu kemarin apa? Ayo. Al-mithal ini masuk ke mithal benar. Terus al-miqdar, ha? terus al-qasr, Mantap, masyaallah. Ada yang ingat berarti bagus alhamdulillah. Contohnya raaitu abaka wa akaka wa ma asbaha dzalika. Raaitu abaka, aku melihat bapakmu. Wa akaka dan saudaramu. Wa ma asbaha dzalika, wa ma dan sesuatu asbaha yang menyerupai dzalika itu. Itu apa tuh? abaaka ya akhuka. Paham ya? Sekarang kita baca syarahnya. Syarahnya pun kita tidak akan baca semuanya. Aku lu, siapa yang berbicara ini? Usabi. Mana ini fi'ilnya? Mana fa'ilnya? Aku lu ini fi'il apa? Fa'il. Ya? Fi'il ya. mudhari', Mana fa'il fi'ilnya? Fa'ilnya? ana uh, failnya adalah ana, ana. ana. ya aku lu ana failnya hmm. ini su sudah terdiri fiil dan fa'il hmm. fiil mudhari fiil mudhari yang di ini dibaca rofa apa bisa baca nasab aku lu fiil mudhari Rofa tanda rafa nya apa rafa fiil mudhari kenapa ya kenapa lima kenapa dibaca rofa? karena fiil mutorek ya sudah fiil mutorek mesti dibaca rofa nah, udah kecuali fiil mutorek ya yang dimasuki apa amil nasof atau mafil amil jazm nggak boleh amil cer nggak bisa masuk fiil itu masuk ke cer nggak bisa ayah ayo inget nggak Walil <laughs> yang bisa yang masuk ke isi maaf apa aja? Nasi sya Allah Taala naya. <laughs> itu masuk ini, ini pentingnya nanti kalau sudah ini yang awal-awal itu penting. Ya sudah ya. Kawan sekalian aku lu. Lama intaha al musannifu. Ya <tuh> intaha <semangat>. itu anah <tuh> halaman 54 <tuh> halaman 54, <tuh> halaman 54. <tuh> <tuh> <tuh> ya balik lagi karena syarahnya saya bilang tadi ke syarah lamantaha lama intaha asalnya karena disambung menjadi lamantaha al musonifu kenapa al musonifu Ayo, kok tidak muson nih Ayo lihat sekarang, intaha itu apa? Ya, enggak, enggak tanya artinya saya. Ayo, ayo intaha itu apa itu? VL apa? VL VL VL apa? anta fil madhi fi'il madhi nadir lamad fil madhi intaha intaha itu fi'il madhi ya al musannifu berarti fa'il Fa ya laman laman taha ya setelah selesai al musannifu apa pengarang al pengarang laman tahal musannifu min al kalami ini minal kalami siapa yang bisa menge-rob? Ayo, min harfu jarin kemudian Al kalami, -kalami. -kalami. majruurun bil kasroh kasro. li anahu ismul mufrad. Sudah nanti itu pembahasannya ismul mufradnya. Minal kalami majruurun bil kasroh dijelaskan dengan kasroh. Pokoknya kalau ada min mesti di kasroh, ya. Mm -mm. Ala alamatir rafi laman tahal musonifu minal kalami setelah musonif selesai dari berbicara al kalam kalam itu ngomong kalam sida ya ngomong lurus <laughs> Ya. setelah musonif setelah musonif selesai berbicara ala alamati raf'i tentang tanda-tanda raf'a akhotha ingat akhotha di sini asalnya apa akhotha itu? Mengambil. mengambil jangan diartikan mengambil ayo diartikan apa? kemarin sudah saya kasih tahu akhotha bimakna mulai. memulai bada'a Jangan diartikan semua diartikan Akhudha mengambil Ini diartikan mengambil pembicaraan Waduh, salah Akhudha bimana bada'a Bada'a yatakallamu Memulai berbicara Yatakallamu Dibaca apa ini? Nasob apa jer? Yatakallamu Nasob Rofa, ya, ilmu dorek mesti Rofa, enggak ada ini. Fi'il dorek mesti Rofa. Ya takal kamu di doma, ya. Ya baca Rofa. Ya takal kamu di dengan. Kenapa? Fi'il dorek. jawabannya kenapa? Fi'il dorek. Fi'il dorek itu mesti Rofa. Kalau tidak ada ambil nasibnya. Faham yang enak kan? Enak kayak gitu kok. Ala alamatin nasbi, ha. alamatin nasbi, ya, memulai berbicara tentang tanda-tanda nasab. Fadakaroh hmm. annaha khamsu alamatin. Dia menuturkan, siapa yang menuturkan? Aswan Haji. Anha atau Musanif ini baliknya yang dekat-dekat yaitu Musanif. Fadzakar al Musanifu Anha ya, komsu alamatin. Pengarang menjelaskan atau menuturkan bahwasannya nasab itu memiliki komsu alamatin lima tanda. Wahidatun minha asliyatun wahiyah al fathatu. Siapa yang bisa mengartikan nah, darinya. darinya dari mana itu alamat nasab ya tanda-tanda nasab itu apa asli wahyia yaitu apa al-fathah yang asli fathah ingat ingat kalau Rafa yang asli apa Allah. ingat ingat ya kemudian wa arba'u wa arba'u Naibatin anha Dan empat pengganti dari Fathah Dan empat pengganti Fathah Indah adamiha Indah adamiha Ketika Fathah itu tidak, tidak ada Ketika Fathah tidak ada Wahiyya al-alifu wal-kasratu wal-ya'u wa hadfun-nuni Faham ya? Tidak perlu, tidak perlu diartikan Famata wajadta fil kalimati alamatan min hadhil al alamati Arafta ar annaha mansubatun siapa yang bisa mengartikan. Ayo. Jangan Pak-pak saleh yang lain, ayo. Ayo belajar ikhwan. Maaf amat ta. Heeh. Ya terjadi eh wajat, terjadi terjadi. Terjadi. M -m -m. Kok terjadi ini apa? Ha? Wajata. Wajat, Betul wajat. wajat, kan terjadi. terjadi. Wajata. Dan kau menemukan. Heeh. Hmm. Mata, mata, arofta, mata itu artinya kapan? A, a, kok artinya kapan? Mata itu artinya apa? Kapan? <gum> mata itu artinya kapan? <gum> mau nanyaan itu mau saya jawab Mata itu artinya kapan? Apa? Yuk, yuk Mata wajadta Ini bukan pertanyaan ini Fama ta Ya, uh, uh, gimana gimana Pak? Ketika engkau menemukan di dalam kalimat tanda-tanda dari tanda tanda-tanda dari tanda nasab maka Engkau akan mengetahui di antara maka kalian maka engkau akan mengetahui. Ah, uh, di belajar Mansu batun, bahwa dia adalah Mansu. Ah, uh, yo tanda yang lainnya. Uh, ayo yang lainnya ayo Pak Soleh sebelah kanan tengah sudah sekarang kanan ayo oh, ini. Saja, kamu uh. di dalam kalimat tanda-tanda uh. dari dari tanda-tanda ini sebentar yuk arafta maka itu dikasih maka ya karena itu mata itu mesti ada jawabnya mata itu apa syarat atau soal mesti ada jawabnya arafta maka engkau akan tahu bahwasanya sesungguhnya itu dinasabkan famatawajjata fil kalimati kapan saja engkau mendapati di dalam satu kalimat Tanda dari tanda-tanda ini Yaitu tanda-tanda apa? Nasuhab Nasob Masuh. Arf, maka engkau akan tahu bahwasanya itu Di nasobkan Nanti antum bisa mengartikan kayak gini Kalau antum bahasa indonesianya bagus Wah, nahunya juga Bagus, matang Ya salam <tuh> Was. Sudah Buku-buku awkof itu sudah serahkan antum Antum terjemahkan ini bahasanya bahasa ya. udah paham ya? Nah, sekarang mawaldiul fathati, tempat-tempat fathah. Antum saya juga ingatkan jangan bosan-bosan belajar ini. Antum yang rajin nih koma nyantol-nyantol nanti lama-lama. Hmm. Ya, nyantol mesti insyaallah taala, ya. Sekarang berikutnya hmm. yang syarahnya siapa? al-wusabi. Naam. Aqulu al-fathatu hiya al-alamatu al-asliyyatu lin-nasbi kama taqaddama. Al-fathah fathah, fathah yaaitu tanda asli bagi nasab kama taqaddama, siapa artinya? Seperti yang sebelumnya. Seperti yang telah kita lalui. Kita lalui pembicaraannya wali hadza badaa bihal musannif maka dari itu hmm, musannif memulainya hmm, wali hadza badaa biha al musannif maka dari itu musannif atau pengarang memulainya dengan membahas Fathah nah, karena kenapa kok dimulai kenapa uh, musannif atau pengarang mendahulukan fathah karena Tanda asli, tanda asli dari, dari nasof. Nah, Balik makanya walihada badah abihal musonif. Maka dari itu musonif memulainya dengan tanda fathah. Wahyataku takunu alamatan lin Fi fitalah tati mawadi'ah. Ya, wahyia masuk kembali ke apa? Fath fathah taku fathah menjadi takunu dibaca apa ini nasob apa rofa dibaca aku dibaca rofa apa nasob rofa ya, ya. karena yakunu kuno asalnya di rofa kan dengan apa domma karena apa film udol ini yakunu apa takunu yakulu apa takulu ya di rofa kan tanda rofanya dengan apa Doma takun 'alamatan ini enggak boleh dibaca 'alamatun nanti insyaallah faham antum karena setelah kana yakunu mesti dibaca nasab 'alamatan lin nasbi fi thalathati mawadhi'a ah. fathah menjadi tandanya nasab pada bertempat pada tiga tempat gitu bertempat pada tiga tempat al awwalu fil ismil mufradi faham ya? enggak perlu diartikan ya wakod takod damata'rifuhu dan telah lalu apa? pengertiannya isimufrod, isimufrod apa artinya? isimufrod 6 orang yang menunjukkan arti satu sawa'un kana li mudhakarin baik untuk untuk mudhakar aw li mu'annathin li yang sebelah sana antum halaman 55 aulimu annathin atau untuk muannas. Muannas atau mudzakkar kalau artinya satu berarti itu isim mufrad. Enggak perlu ada uh, mufradah, enggak ada. <gak> mufrad deh satu itu baik itu perempuan, perempuan atau laki-laki. Yang laki-laki contohnya sawankan ali mudzakkarin baik itu untuk mudzakkar, mudzakkar itu laki-laki. Tahu artinya dzakar? Si <tuh> tahu kan zakar? Ya dah, lanang. Ya, zakar <tuh elaman> ya, itu ya zakar. <tuh elaman> Nahwu akramtu Muhammadan. Hmm, ini lihat. Contohnya akramtu Muhammadan. Saya memuliakan Muhammad. <tuh elaman> Jadi fiil eh, yang dinasabkan di sini yaitu setelah fa'il. Ini lihat. Nanti insya Allah Ta'ala Insya Allah Ta'ala Sekarang ini muter-muter Kalau -muter, tidak muter-muter insya Allah saya kan Habis maghrib tuh saya sempatkan antum buat ini Saya buatin sketsa sabar mudah sekali insya Allah ya. e, Akram itu lihat Mulesnya hmm, yang bagus ya gini <laughs> Mohamadan hmm. Ya, lihat ini fiil fiilnya mana akroma akroma, akroma. akroma. akroma. alawazni af'ala lihat ini fiilnya akroma hmm. kenapa kok ini disukun karena ada ini tak, ya kalau di ini di dommah hmm. terus ini di fathah akroma itu hmm. Akromatu, susah sekali dilafatkan, diucapkan susah sekali Makanya disukun Enggak boleh akromatu, susah Ini ya, itu susah diucapkan Jadi dimudahkan menjadi akromatu Nah, taknya ini, ini fi'il mesti butuh fa'il, lihat Fi'il mesti butuh fa'il, dan fa'il itu mesti berupa orang Ini, ini Apa kayaknya? File itu berarti objek ya, atau subjek? Subjek. <laughs> file sudah inget-inget nanti. Nah. <laughs> ya, lihat ya subjeknya orangnya, ya. Kemudian VL itu objek berarti. Predikat. <laughs> Malah nggak paham <laughs> ya? Lihat ini, file. Karoma, akroma bukan karoma, ya. Jadi kalau karuma, karuma, karuma Muhammadun. Ah ini masuk sana sana lagi pusingan tu. Karuma Muhammadun dia, tidak boleh Muhammadan. Karuma Muhammadun to, tidak boleh. Ini akrom tu, Muhammadan. Kemudian failnya apa? Fa'ilnya itu tu ini, aslinya saya Akrom tu, saya telah memuliakan Zaid Nah ini maf'ulnya, yang dibahas ini bukan tu-nya ini Tu-nya ini, ini, mesti ini fa'il, maha ini mahal rofa, ini mahalnya rofa Tapi bukan ditandai dengan domah lo ya Itu nanti pembahasannya, dia domir, bahas, domir ya Al-Quran itu Muhammadan, pembahasannya ini. Muhammadan. Ya. Saya telah memuliakan Muhammad, fi'il dan fa'il. Fi'il, uh, fi fa'il, maf'ul. Saya memuliakan atau Ali memuliakan Muhammad. Muhammad ini yang maf'ul. Ya itu akram tu muhammadan nah ini kalau irobnya gimana man subun pi fathati aa uh. li annahu apa ismu mufrad uh, uh. aa kan? ada nah. sekarang yang perempuan ya atau yang berikutnya ini ya Akramtu Muhammadan Kemudian Waqauluhu Ta'ala Wadhkur Ismailah Wadhkur Ismailah Ini Wadhkur Dan Ini Wadhkur Ini fiil apa? Fiil Amar nah, Fiil mesti juga ada failnya Fiil Amar tuh mesti ada failnya Failnya apa? Tersembunyi Berupa kamu Kamu tapi tersembunyi Wadhkur dan ingatlah kamu Dengan siapa? Ismailah Ismailah, Ismailah itu ini kedudukannya menjadi maf'ul Gampang-gampang nanti insyaallah ta'ala tahu Ya, Ismailah kedudukannya menjadi maf'ul Nah ini yang kita bahas mana? Ismailah Kenapa dia di fathah? Karena apa? dinasobkan Maksud, dinasobkan dengan apa? fadha karena dia itu maf'ul ya, kemudian yang mu'anat sekarang tazawwajtu hindan aku menikahi hindun <laughs> hindun, perempuan india winde <laughs> ya Ini orang kirlah Nah, tazawaj tu, Hindan, nah, tazawaj tu Hindan, mana fiilnya? Tazwaja, fiilnya tazwaja, fiilnya mana? Tu ini. Maf'ulnya mana? Hindan. Yang dibahas di sini mana? Hindan. Hindan. itu siapa yang bisa Eropa? Ayo. Hindan. Maf'ulun bihi. Ah -ah. Man subun bil lahati li annahu ismul mufrad. Kamu paham kan? ah. Ya. Yeah. Ya dan ini, ini jangan dibaca semuanya waduh baik sekali, yang langsung yang kedua maudir uthani wal maudir uthani tempat yang kedua ya halaman 55 jam utaksir wa kota kodda ma ta'arifu Ya, telah berlalu definisi daripada jam utaksir, ut apa definisinya siapa yang ingat jam utaksir Nah, ya, cama yang berubah dari asal mufrodnya, dari bentuk mufrodnya. Sawa ya. unkan ya. ali muzakar, awli mu anas. Ini baik itu mu anas atau muzakar. Muzakar temu anas. Mu anas, laki-laki. Mu anas, tuh laki -laki, mu anas tuh perempuan. Ya. Ini contohnya terlalu ini Gak apa-apa Contoh biar-biar tau lah ininya Artinya Nahwu hafidtu. hafidtu Itu artinya apa? Hafidtu Saya hafal Abiyatan Abiyatan Ba'it Ba'it Ba'it Ba'it Bait-bait minas syi'ri Satu bait dari syair. Abiyatan minas syi'ir Ba'id syair Syair dari apa bahasa Indonesia? Saya satu ba'id dari syair si Dari syi'ir Atau syair Wa qawluhu ta'ala wa tarol jibala Wa tarol jibala hamidatau Wa anzalna ya wataral jibala, Al-Qur'an ini contohnya. Wataral jibala. Heeh. Watara itu dibaca apa? Watara. Taro. Dibaca apa? Apa? Jangan jangan berubah-ubah. Tarofil fi apa? Fi'il mudhari. Marfu itu, di lah mana ini ya? Mana tanda rofaknya? Ya, ya itu, ya ya, ya, ya. Ayo, tanda rofaknya mana? Nah, jangan-jangan gitu. Rofak itu ya nggak boleh dijazmkan. Rofak ya, rofak. Ya, lihat-lihat. Ya, taro itu film fi gorek. Kenapa kok dia tidak ditandai dengan doma? Dia itu fi mahalir rofin, ya, bi dommatin mukodaroh dengan domah yang dikira-kirakan ya kira tidak dinampakkan domahnya, kenapa? karena akhirnya berupa huruf ilat, kalau huruf ilat ya tidak mungkin, taro itu film tapi taro itu tetap aja kalau tidak ada an-nya tetap dia itu dibaca rofa. tidak ada tandanya, tapi tetap dia rofa. kenapa kok tidak nampak? karena apa? berupa huruf ilat, moqad daro Domahnya mukot teroh, ya Allah, kasihan sekali, masya Allah. Yes, moga bermanfaat. Shalawat. Gak apa apa loh, Pak Zamzam, Zam. Kalau pengen kesini, kapan aja saya ada. Belajar juga gak apa, -apa. ya, ya Allah, selamat. Ya, persia malam semangat, ya Allah, kasihan sekali ya. Pengen bisa, sholawat. Semangat insya Allah bisa Wattaro berarti sudah terdiri dari apa? Fiil dan fa'il fa Fa'ilnya apa? Berupa Anta Wattaro Dan engkau Melihat Apa? Al-Jibala Kalau sudah fiil Fa'il Kemudian Maf'ul Jibala Atau yang mu'annath Ini yang mudhakar ini ya Jibala ini jama apa ini tak taksiir ini jama ini abiyatan ini bait bait ininya baitun baitun minasyir tapi makanya bait baitun jamaknya abiyat kalau baitun rumah jamaknya buyut Nah, mufrotnya sama Loh, kita bisa tahu dari mana Ustaz? Dari siakul kalam Kalau dia membahas tentang melihat rumah Ya jangan diartikan melihat baed-baed Lihat ini sesuai dengan perkataannya Nah, gitu ya Seperti kalimat ini ya Saya pernah ini ya Ansoha Ansoha itu dari kalimat nasihat Nah, nasoha Nasoha itu bisa diartikan menyaring, ansoha kalimat setelah itu al asla asal madu menyaring madu, diken menasehati madu, enggak cocok, ya banyak sekali kalimat-kalimat itu bahasa Arab tuh luar biasa, ya makanya ini ya itu dalam hadis tuh rohibafi sama rohibaan, rohibafi artinya cinta kalau rogiba, an, artinya benci ada an sama fi aja, udah artinya beda itu ya, dah itu semakin antum tahu kayak gitu, luar biasa harus semakin ini, semakin seneng gitu loh bukan malah, walah pusing musad, semakin seneng, jadi dapat satu Alhamdulillah, dapat satu, Alhamdulillah, seperti itu ya kalau kayak gitu, dia nanti terus, insyaallah muncul terus tapi kalau sudah ini Waduh malah kemana-mana ini Malah gak muncul Akhirnya malah gak bisa Ya, itu inget-inget ya. Satu, ada satu catet Wah, satu maklumat lagi Dikit-dikit, makanya dalam Ini, saya tambahin ya, biar biar antus semangat ini La tahkiran nasar hirotan Fa innal jibala minal hasil Janganlah engkau meremehkan yang kecil Karena sesungguhnya kecil itu, ya, karena sesungguhnya gunung itu asalnya dari hasok kecil-kecil. La taqiran nas fa inal jibala minal hasa. Itu kalimat kalimat syair. Pengen tulis ente? <tuh> ya. <tuh> Satu bed kita kan belajar baed ini. <tuh> ya lihat la taqiran yang Fa innal jibala min alhasar kan ini belajar nahwu enggak perlu diharkati ya yeah. la tahqiran saghira Fainal jiba lama al hasool atau ini bisa diartikan dengan dosa jangan meremehkan dosa kecil karena sesungguhnya dosa besar tak saya kecil diulang ulang, ulang terus jadi dosa besar atau amal soleh amal soleh kecil kebaikan jangan diremehkan latah kerana min al ma'roofi dalam riwayat yang sahih dalam kitab perlu ducihin Walau antalqa akha ka biwajhin taliq Janganlah engkau meremehkan kebaikan walaupun itu sedikit kecil yaitu dengan tersenyum ketika engkau bertemu dengan saudara kamu Hadis yang sahih itu dan kitab Rabiatul Shalihin di bab salam yang yang bab salam yang pernah ingat ngaji nih <laughs> Yang ngaji di di mana Demikian juga yang di wakro itu bab salam saya lihat itu pernah di ini kan Bab salam di kitab Riyadus Salihin <laughs> ya. Hadisnya yang dikit-dikit itu diafalin lah hmm, ya. Jadi antum tahu artinya lah Tahkironna, janganlah engkau meremehkan, menyepelekan, sohirotan, perkara kecil Fa'innal jibala, karena sesungguhnya Gunung minal haso, dari kerikil kecil. Fa innal jibala Ya belajar muluslah. Yang suruh contohnya sudah belum biar ini ya biar cepat ini ya berikutnya ya dan tolong yang lain dikasih tahu yang gak hadir ini kan ada ininya dikasih tahu tolong hadir sms satu satu afwan kalau bisa hadir, bisa tau buat grup ya apa wawnya wawah atof wawnya wawah atof wawu ataf ataf tu untuk menyambung. Dan itu wawu enggak usah dibahas, itu nanti akan tahu sendiri. Ya, dah wawu wawu ataf. Hm? yang artinya dan gitu. Udah dan gitu aja. Ya. Dah ya, ini sampai muannas yang muannas yang jamak taksir yang muannas, contohnya raghabtu al hunuda fi fi'lil khairi Rogob tu, fi berarti artinya cinta. Rogob tulhunat fi fil khairi. Saya memberi semangat jangan diartikan cinta. Rogob tulhunat fi fil khairi. Saya buat hindun. Saya buat hindun senang dengan perbuatan baik atau dengan berbuat kebajikan. Faham, ikhwan? Raghabatul hunuda fi fi'ilil khairi. Sambang kan? Kemudian waqauluhu ta'ala fa batna bihi hadaiqa, hadaiqa wa am maka kemudian kami menumbuhkan bihi ini dengan mator dengan air hujan hadaiqa ah kebun-kebun atau tumbuh-tumbuhan fa ambatna bihi hadaiqa tumbuh-tumbuhan <tuh> ini mana yang jama taksir hadaiqa Asalnya dari apa? Hadi Kotun, ya. Kemudian Hunuda, asalnya dari apa? Hindun. Nah, ini mu'annas anas semuanya ini. Hadi Kotun asalnya mu'annas tapi menjadi Hadiyakoh, Hadiyaku, gitu ya. Insya Allah Taala sampai sini saja ya kan sekalian. Barokallahu fiqum, ya. Saya ingatkan lagi, bahwasanya nasab tuh di e, nasab memiliki beberapa tanda berapa tanda lima. lima apa tuh yang pertama alhaa terus alif kasroh ya dan hat nun ingat ingat dibuang nunnya kalau rofa apa diapain tetapkan nunnya paham ya kawan kalau di nasab di dibuang nunnya ya, insyaallah nanti saya buatkan sketsanya cuman janji-janji terus Masya Allah ya Insyaallah saya buatkan terus yang lain dikasih tahu kasih tahu dulu sebelum terlambat nanti nyesel kalau kapas kajian nggak ini nanti nggak nyambung ya Insyaallah tak lain ya, nggak nyambung disambung-sambungkan <laughs> ya Insyaallah dikasih tahu teman-temannya biar ini biar tetap ya. ada yang ditanya